Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar yang sudah hadir di sini? Semuanya baik? baik. Alhamdulillah baik ya. Senang sekali pemirsa rasanya saya teguh Zaki bisa hadir lagi menemui Anda di tanggal 1 Juni ini. Waduh udah enggak kerasa nih udah tanggal 1 Juni lagi nih ya. Tentunya hanya di Bengkel Hati dan saya tidak sendiri dan enggak mungkin sendiri. Saya pasti dampingi oleh Ustadz Danua, Assalamu'alaikum Ustadz Waalaikumsalam Sehat Ustadz Alhamdulillah Betapa Semangat ya Semangat Iya dong Dan umum di rumah. Anda yang ingin bertanya, bisa telepon ke nomor telepon 021-8779-7000 Atau 021-8779-8000 Atau juga bisa kirim SMS Formatnya Ketik Hati, spasi pertanyaan kirim ke 9388, Silakan SMS dan SMS yang paling menarik akan kami bacakan dan juga akan dibahas oleh Ustadz Danu. ya. Oke, okay. dan pagi hari ini temanya yaitu saling menasehati, waduh Ustadz Danu, yeah. ini tema pagi hari ini saling menasehati, kalau misalnya kita sebagai manusia tidak saling menasehati apa jadinya dunia ini ya. Bisu Bisu <laughs> Maka itu kita akan mengangkat tema saling menasehati Karena kita sama manusia pasti harus saling menasehati Tapi kadang-kadang kita suka gengsi Apalagi kalau misalnya uh, kita dinasehati oleh orang yang lebih muda Waduh ngapain kisih-kisih nasihatin kita gitu kan Kadang kita suka seperti itu gimana tuh Ustadz? Iya sebenarnya tema saling menasehati ini hmm. cukup bagus bagi Bagi negeri kita bagi ya Bagi negeri kita Bagi ya. negeri kita Dan uh, itu memang di dalam Islam itu memang senantiasa diarahkan saling menasihati karena siapa yang memang dia memberikan nasihat yang baik yang ada dalam tuntunan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu yang nanti akan dipegang terus dipegang terus sehingga menjadikan seseorang itu menjadi insan yang yang unggul istilahnya ya. dalam Islam itu insan yang ketakwaannya mulai uh, apa istilahnya ya luntur lah itu, ya. Uh, uh, bukan luntur ketakwaannya mulai tinggi gitu jadi tinggi semakin malah. semakin dia mau mendengarkan nasihat semakin tinggi dan oh, yang jelas ah, okay. saling menasehati ini memang uh, diharuskan di dalam hmm. Islam jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang seperti tadi Teuku Zaki cerita bahwa ada gengsi kadang hmm. kalau dinasehatin itu kalau merasa umpamanya Levelnya lebih tinggi itu dinasihatinya levelnya lebih rendah gak mau ya, kan gitu ya, ya banyak Dan sekali, banyak, memang itu. memang banyak sekali Dan itu saya lihat pada uh, kalau mamanya hmm. dia yang yang dinasihati itu maaf-maaf loh ya Ini <laughs> maaf Jadi mamanya level pendidikannya uh, S2, S3 uh -huh. Uh -huh. atau yang lebih Itu kadang-kadang gak mau Dan ini memang gejala ini saya lihat terus di dalam kehidupan sehari-hari saya lihat, jadi orang-orang yang memang agak sulit dilasehatin itu biasanya dia merasa levelnya tinggi hmm. itu, nah suatu ketika kalau memenuhi levelnya tinggi, dia sudah merasa bahwa dia pandai kalau dia pandai kemudian dia belajar agama, ini nih, ini yang saya pantau betul dia belajar agama, kadang-kadang yang beliau pelajari itu sebenarnya biasa-biasa aja tapi merasa yang dia pelajari agamanya itu lebih tinggi. Nah, ini juga akan menghancurkan nantinya, menghancurkan dia sendiri di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Ya, nah, di hadapan Allah. Memang sih di dalam Quran ceritakan kalau seseorang yang ilmunya lebih tinggi dia akan ditingkatkan derajatnya. Uh -huh. Memang betul, maksudnya di lingkungannya dikatakan bahwa dia pandai kan begitu, kan? Uh -huh. Cuma pada waktu dia ditingkatkan derajat itu kan ujian juga bagi seseorang. Nah, pada waktu orang itu mendapatkan ujian dengan ditingkatkan derajat ini mampu enggak dia itu membawa bahwa dia itu harusnya tidak boleh sombong, ya. tidak boleh begini, tidak boleh gengsi kan ya, gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, dalam menasihati juga enggak enggak gampang juga gitu loh. Jadi kalau mamanya kita itu dalam Islam mamanya diceritakan qatawasau bil haq wa tawasau bis Jadi di saling saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati uh, dengan kesabaran. Hmm. Nah, pada waktu seseorang memberikan nasihat kebaikan, nasihat kebenaran, itu yang ada adalah harus dengan kesabaran. Hmm. Jadi tidak bisa kita memberikan nasihat itu, ayo sholat kalau nggak sholat tak bunuh itu yang bisa. <laughs> itu, itu paksaan kalau gitu. Itu ya. paksaan ya. ya jadi kita harus mengerti bahwa di dalam Islam itu sering terkait ayat per ayat, kenapa yeah. gak boleh maksa, karena di dalam Islam menceritakan la'ikrah hafidin mm -hmm. tidak ada paksaan di dalam agama Islam, dalam memeluk agama Islam dalam menjalankan agama Islam yeah. berarti kalau kita memberikan nasihat, memberikan masukan itu kita harus belajar ngerti dulu Betul. yang kita beri ini, paham dah? yang kita beri ini, nanti kita nasihatin, kita dibunuh tidak, atau dibukul tidak <laughs> jadi kita juga harus belajar, tidak asal Bahwa kita memberikan sesuatu kebenaran itu pahit, gak perlu bercerita pahit yeah. Kalau kita itu bisa mengadopsi keadaan dengan santai, insya Allah gak terlalu pahit kok, biasa aja kan gitu ya, gitu ya. Karena kalau merasa pahit itu, sebenarnya bukan dia memberikan kebenaran kemudian ada orang menolak pahit, enggak Karena dia gampang tersinggung, gampang makanya tersinggung. dia bilang memberikan kebenaran tuh pahit. Sebenarnya enggak. Dia aja yang gampang tersinggung. Iya, nah, terus kan satunya. kadang gini Ustaz ya. Kalau misalnya ada orang menasihati kita, terus kita enggak mau dengar, ngerasa yang tadi uh, menarik sekali, sombong gitu kan. Itu kira-kira berpengaruh terhadap organ tubuh apa kita yang uh, agak terhambat atau gimana Ustaz? Iya, karena kesombongan tadi itu dan enggak pernah mau dengar nasihat orang. Mungkin mungkin ada efeknya juga. Iya, memang diceritakan itu sangat jelas sekali. Jadi kalau seorang itu menjadi sombong, itu sudah jelas dalam Quran ceritakan: hmm. Inaladina yastabiruna an ibadah saya tak kulu najahnama tak hmm. Jadi ceritakan jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku. Nah, ini seorang yang merasa sombong bahwa dia itu pandai, hmm. dia yang paling ahli ibadah, dia yang paling ahli eh, apa menjalankan syariat enggak perlu dengar nasihat orang lain lah gitu sehingga ya sehingga dia tidak mau <guli> mendengarkan nasihat orang lain saya tak luna jahannamata yeah. akhirin jadi Aha. ceritakan akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina Aha. itu sudah sangat jelas kalau Allah itu sudah memberikan bahwa nanti akan dimasukkan neraka kalau ada neraka di akhirat nanti Berarti seorang yang sombong itu ada neraka di dunianya. Nah salah satu ciri orang yang sombong itu neraka dunianya itu salah satunya bengkak jantung, sesak nafas. Ini neraka dunia. Yeah. Dan kalau sudah bengkak jantung itu dokter juga pusing juga. <laughs> diapain oh, diapain ya, jantungnya bengkak ya. harus digembosin mamanya. <laughs> kalau tuan saya enggak tahu karena saya bukan dokter. Jadi yeah, yeah. kurang lebih seperti kurang itu. Kurang lebih seperti itu. Yeah, Tapi kalau misalnya ada yang keras kepala kayak ini enggak pernah mau dengerin nasihat orang, kita harus seperti apa supaya uh, dia luluh gitu? Kita harus bersikap seperti apa? Nah, kalau ini pertanyaannya untuk siapa? Untuk saya atau untuk orang lain? <laughs> <laughs> kalau saya, ada... Untuk orang lain mungkin di sini ada ada ada juga yang punya masalah. Saya tuh pengen banget nasehatin uh, keluarga saya, gitu. Oh, saya pengen yeah. nasehatin kakak saya, adik saya atau siapapun. Tapi dia tuh susah banget istilahnya yeah. uh, keras kepala gitu ya. Boleh, Itu kak... cara membenturnya, cara menyentuhnya agar uh, dia mendengarkan nasihat dari orang gitu. Mungkin ada tips dari Ustaz. Kalau saya ada banyak hal yang saya pertimbangkan, yang pertama hmm. yang saya pertimbangkan adalah menasihati dengan biasa dulu, hmm. kemudian juga dalam menasihati kita, kita sendiri harus tenang, harus sabar. Yang kedua kita doakan, ya, ya maksudnya itu aplikasi, action dengan doa itu senantiasa berdampingan ya, hmm. action, kemudian kita doakan kemudian juga uh, kita juga membiarkan biarkan dia memilih jadi kita tidak bisa memaksa seseorang itu untuk mengikuti kita gak bisa yep. karena besok di besok pada waktu kita di akhirat kita itu tidak akan mengambil tangan orang lain itu kita bawa yuk masuk surga itu gak mungkin yep. jadi berikan dia itu uh, hatinya dia karena kita tidak akan memaksa seseorang itu menjadi baik yep. tapi yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala Hidayah Dimana kalau kita memberikan nasihat, dia mau mendengarkan, Allah akan memberikan hidayah. Betul sekali. Kalau Allah memberikan hidayah, baru orang itu eh uh, apa namanya? Insyaallah itu berubah. berubah. Tapi kalau itu saya sama orang lain ya saya nasihati biasa. Kalau mau, kalau tidak mau Ya udah biarin aja gitu. <gulau> dan yang pasti yang penting kita udah mencoba atau menasehati diri sendiri. Membiarkannya Iya, Baiklah pemirsa di rumah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dan kita masih menunggu terus SMS Anda, kita jelang dulu azan subuh. Di latar kartu Pak <susuk> Sadani. Nama saya Suharto dan ini istri saya adalah bernama Titi Makyatuma. Kami berkeluarga dan mempunyai satu uh, dua orang anak. Yang satu adalah laki-laki berumur 33 tahun. Dan yang kedua adalah anak perempuan yang bernama Irawati berumur uh, 28 tahun. Yang 28 tahun permasalahan yang kami hadapi di sekarang ini adalah yang pertama adalah tanggal lagi-lagi saya itu adalah tidak punya keberanian untuk maju ujian skripsi jadi sudah beberapa kali, dua kali yang pertama itu sudah sampai selesai teori, kemudian tidak berani ujian skripsi, pindah kuliah demikian tidak sampai sekarang sudah selesai teori, tapi tidak bisa tidak berani untuk maju ujian skripsi yang kedua adalah anak pengumuman Ya, ini sudah berumur 28 tahun, namun sampai sekarang ini masih, masih belum memperoleh jodoh yang soleh. Ya, kalau saya sendiri ibunya merasa khawatir. Sebenarnya saya juga sudah berusaha. Pertama ya, obat. Mungkin obatnya kurang, kurang apa namanya? belum bisa diterima atau obatnya kurang kusu Atau gimana makanya saya minta mohon solusinya sama Pak Ustaz bagaimana solusinya Pak kita sebagai ibu dan bapaknya atau barangkali punya kesalahan atau ada kekurangan. Mohon kasih solusi sama tetap usah. Okay. Ya, jadi mungkin kami tambahkan paksa. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa kali kamu uh, yang yang ingin bertamu untuk membicarakan masalah perjabuhan anak perempuan saya ini. Namun kenapa e, entah salah satu sebab tidak yang kami ketahui itu adalah bahwa setiap kali mereka batal untuk datang ke rumah. Itu sampai beberapa kali dan akhirnya sekarang e, anak saya ini memperoleh salah seorang calon yang di mata kami e, kurang sesuai. Jadi kami mohon solusinya dan bagaimana artis dari Pak Ustaz Danu. Demikian permasalahan yang ingin kami sampaikan kepada Pak Dano Dan kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa masih di bengkel hati bersama saya Teguh Zaki dan juga Ustaz Danu Dan kita tadi sudah sama-sama melihat Ada se sebuah keluarga yang mempunyai sedikit permasalahan dan ingin ditanyakan kepada Ustaz Danu dan sekarang kita sudah langsung tersambung dengan uh, teleponnya kita langsung saja angkat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto di Cuklu. Bapak Soeharto di? Di Cuklu, Jakarta Barat Oh di Jakarta Barat ya. ya. Oke silakan Pak Soeharto langsung ditanyakan permasalahannya kepada Ustaz Danu ya. Iya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, saya di Joglo, ini sebenarnya ada hmm. uh, keluarga, ya. saya berkeluarga, istri saya bernama Titi Maryati Dan saya memiliki kedua anak, yang pertama adalah laki-laki, umurnya sudah 33 tahun, kemudian yang kedua adalah perempuan, umurnya 28 tahun saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa anak laki-laki saya ini belum memiliki keberanian untuk ujian skripsi, yaitu yang yang menjadi permasalahan. Jadi intinya adalah tidak punya nyali atau bahasa Perancisnya itu tak uh, uh, menir artinya, gitu. Jadi artinya semenir, gitu itu bahasa Perancisnya. Yang kedua adalah anak saya yang perempuan itu sampai sekarang ini uh, umurnya sudah 28 tahun, namun belum memperoleh uh, jodoh yang sesuai dengan uh, keinginan kami. Saya kira itu sudah lupa perlu permasalahan suatu. Saya mencoba menjawab ya, kalau putra laki-laki bapak memang memang itu harus belajar suatu ketika memang mm, maaf ya. Dulu pada waktu Ibu itu masih e, mengandung putra laki-laki, kemudian dalam waktu e, sebelum akhir balik itu selesai, ada persoalan tertentu yang menjadikan entah Ibu entah Bapak itu rasa takutnya itu kuat sekali, rasa mindernya itu kuat sekali. Dan itu yang menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala yang akan menjadi ujian bagi Bapak dan Ibu, sehingga... Suatu keadaan nanti putra Bapak seperti putra putra Bapak tadi yang mau ujian skripsi ndak takut ya? Takut. Nah, itu sebenarnya ada ada ada caranya, salah satu cara adalah diajak mengerti. Anggap aja ujian skripsi itu mamanya apa yang sesuatu yang dia sukain itu apa. Jadi diajak uh, komunikasi seperti itu sehingga tidak tidak tidak menimbulkan uh, ketakutan yang amat kuat pada waktu ketemu dengan dosennya itu memang harus ya kita kasih pengertian tidak bisa memaksa tidak usahlah memaksa nah itu awalnya memang dari orang tua yang terlalu khawatir dulunya terlalu khawatir kurang pd itu satu hal tapi sama nanti bapak suharto sama ibu juga banyak-banyak istighfar minta ampun kemudian si putra bapak juga harus belajar untuk meminta ampun minta ampun kalau itu menjadi kesalahan karena sudah lepas dari akhir balik kemudian mohon diberi jalan agar berani menghadapi dosen menghadapi dosen untuk maju skripsi bukan menghadapi dosen untuk memaki ya ini beda beda Pak Harto. jadi memang untuk maju skripsi silakan tidak apa-apa dan itu diajari aja diajari didoakan diajari doakan memang butuh waktu Mudah-mudahan waktu itu tidak lama, ya Amin ya Pak Adya. Kemudian yang kedua amin. itu tentang jodoh uh, dan. Masih tinggal dari... Pak. Pak Ustaz masih tinggal. Ya? Masih. Sekarang tinggal seorang kaiter. Jadi ini intinya... tenggujagi yang belum. Single ya, ya, masih single tinggal ya. Masih tinggal ya. Histo dibunuh nanti di sini single. Jadi intinya dalam berjodoh itu ada sesuatu yang lucu yang yang <laughs> sering saya lihat ya. Kalau mamanya tiap kali ada orang mau bertamu kok gak jadi, mau bertamu gak jadi, mau bertamu gak jadi. Ini maaf-maaf ini maaf Pak Suharto ya. Ini bisa kita evaluasi pada waktu uh, Pak Suharto dengan ibu yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu bertahun-tahun dulu nih. Apakah Pak Suharto dengan ibu itu uh, uh, belajar tidak untuk menjadikan keluarga itu saling pengertian, saling pengertian. Belajar ya untuk sakinah jadi bukan sakinah itu hanya cuma didoakan saja, tidak, jadi sebenarnya boleh, maksud saya tidak ini adalah tidak hanya didoakan saja, tapi sakinah itu ada dicari ya, saling pengertian antara suami istri, nah suatu ketika, kalau umpamanya, maaf maaf ya Pak Harto ya, e, kalau e, dalam keluarga Pak Harto itu umpamanya Pak Harto sering jengkel sama ibu ini ini maaf ya, ini maaf, saya. saya minta maaf sering jengkel dan itu gak disadari terus semakin lama kayak kayak merasa ini suami istri kok kesannya bukan suami istri ya bukan dalam pentrok yang besar tapi hanya kesan bukan suami istri jadi maaf-maaf kalau momennya sering suami marahi istri atau gantian istrinya itu sering marahi suami nah ini kan kelihatan tidak sakinah kelihatan sekali nah itu dibaca oleh Allah Ta'ala sehingga pada waktu nanti menentukan maaf-maaf ya ini salah satunya menentukan mau berjodoh ini ada yang lucu jadi kalau ada tamu itu datengin ke keluarga ya datengin ke keluarga bapak ini ada yang lucu tamunya itu bingung gitu loh jadi nggak ngerti kalau ada orang lain wah oh, ini di rumah ini ada jinnya nggak usah percaya yang begitu begitu di rumah siapapun pasti ada jinnya di masjid aja ada jinnya gitu yeah. loh ya tapi intinya nggak usah percaya yang begitu intinya harus kita evaluasi sebenarnya nanti kerukunan dari keluarga Pak Harta sendiri itu juga dibaca oleh Allah Ta'ala kemudian dibaca oleh Allah Ta'ala nanti pada waktu ada tamu untuk memenang memperkenalkan Lamar. diri untuk melamar luwala apa saja ya itu bisa aja malah jadi Amin. ya Insyaallah lah ya kemudian jangan jangan jangan lupa ikhtiar ikhtiar itu sangat penting ya ikhtiar itu sangat penting innallaha la yughyiru ma biqawmin hatta yughyiru ma bi ma Jadi semua itu selain kita berdoa kepada Allah taala, kita juga harus ikhtiar untuk untuk menjadikan takdir kita berikutnya. Jadi dikenalin dengan anaknya saudara, anaknya teman, anaknya siapa ya, saudara jauh maksud saya. Itu boleh itu ikhtiar. Kemudian jangan lupa doa ya. Saya tidak bisa menceritakan tadi ibu Bu Arta cerita Apakah tobat saya kurang kusuh, Allah wala saya tidak tahu, karena namanya sholat, menghadap Allah itu kita tidak tahu kusuh atau tidak hmm. Tapi saya berdoa mudah-mudahan kusuh, yang kurang itu coba sinkronisasi antara suami dan istri saja Cobalah sakinah, cobalah saling pengertian, mudah-mudahan Allah memberikan jalan nanti ya Pak Arto ya yeah. Amin, yeah, jambat jordoh yang soleh, bertanggung jawab, bisa mencari rezeki yang kaya Calon ya. presiden kalau bisa. <laughs> Waduh, Amin. berat ya kalau calon presiden. Amin, Amin siapa Amin. tahu Amin, ya. ya Tadi ya. baik Pak Soeharto ya, mau mudah nanya terkabul ya. ya. Dan ustadz sekarang kita masih ada penelpon lagi yang ingin bertanya dan berkonsultasi ya. kepada Ustaz Berarti kita sudah tersambung dengan penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan ibu siapa ibu? Di jinam. Ibu siapa? Jinam. Ibu jinam. Jinam. Jinem-jinem Oh iya, Bu Jina. Ibu Jina ada di mana, Bu? Mau nanya akan penyakit. Iya, di mana Ibu posisinya? Di, Baya, dipasih, di Surabaya di Surabaya. Waduh are-arek -area Surabaya. Monggo, monggo Ibu. Monggo ya Surabaya ya. Iya, Surabaya itu biasanya kapal selam talinya kencang. Nah. Apa tuh? Enggak tahu saya. <coughs> are-arek -area Surabaya yang pasti ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Nah itu Pak Anum masih bicara situ. Bagaimana? Pak siapa itu? Nah, enggak Masi tahu Bapak. Citaras. Siapa di sini ah, ah, ya? tahu kita. Kita menunggu pertanyaan dari Ibu Jinam silakan katanya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Dani. Ya Dhani. sama Pak Ustaz Dani. Iya, silakan ya, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya masih bicara di suara. Gimana Pak? Silakan Bu. Iya. Ya nah itu Pak masih bicara situ, eh? Orangnya masih bicara gitu Bicara gimana? Pak, ustazanya oh, kan masih bicara sama siapa tadi? Oh enggak, kita sedang ya, menunggu pertanyaan kita dari ibu. I pertanyaan ibu dari tadi bengong ini, loh, lohnya udah ketahuan ini bu. Iya, silakan tanya. Silakan bu, pertanyaannya silahkan apa bu? Ilernya ketes saja. Ya, Halo. Iya. Maksudnya semua kan saya sudah tahu uh -huh. Cuma kok Anu Kurang enggak. jelas tuh, maaf ya, ya. Bagaimana mau bisa lebih keras lagi? Oh, enggak Saya maksudnya itu semua sudah tahu Tapi kok penyakitnya itu bisa sembuh uh -huh. Kan Pak Ustadz Anu kalau bilang kan katanya disuruh mata baca koran saya kan enggak bisa oh, karena saya enggak sekolah gitu loh oh gitu, gitu. tapi Dan yang dirasakan apa ini saya ingin bicara dengan Pak Ustadz Janu terus oh. saya ini yang mau menjalani bagaimana gitu loh iya tapi yang dirasakan <tapi apa Bu? <tapi> keluhannya, bu. keluhannya kamu pindah-pindah pindah, -pindah. pindah kemana Bu? Pindah. di kaki Oh, oh nasanya pindah-pindah, jalan-jalan. Saya kira ibu pindah kemana? Pindah. <laughs> pindah, Baik, ustadz mungkin bisa diberikan komentar. Si di kaki terus pindah kemana? Kepala. Kepala. Iya. Kuda. Ya. Belakang kuda melentut kaki. Ya. <laughs> Oke, okay, Ustaz mungkin bisa dikomentari lebih besar. Baik, Satu? ibu terima kasih. Iya, ibu. Ya, ibu. Ini bapak siapa ini? <laughs> Ibu, sudah sama saya itu. Bapak Ustaz Danu yang ditunggu-tunggu. Bapak, Bapak Ustaz Danu masih bicara gitu. Wah, wow. oh, ya. ya, sudah ya, saya ya. jawab. Langsung dijawab saja ya. Baik, Ibu. Ya, saya jawab ya, Ibu. Ee hmm. ee uh, uh, Sebenarnya kalau penyakit pindah-pindah ini penyakitnya yang nakal ini. Dulu itu ngekos tapi gak punya uang kayaknya penyakitnya. <tuk> <Bidah> ya, <tuk> ya. Dusil pindah <tuk> lagi, dusil pindah Bidah lagi ya. Kalau penyakitnya di tangan, eh di kaki hmm. ini berarti ibu. Dulu ini dulu ceritanya. Dulu pada waktu masih muda-mudanya ya agak kaku. Banyak hmm. ada agak kaku hmm. aja ya. di dalam keluarga. Kalau punya suami, kalau punya anak itu agak hmm. kaku. Hmm. Kemudian kalau pindah di kepala, kepala itu ya ada kepala itu kan penuh ya. Nah sakit itu dibagi sebenarnya depan, kanan, kiri, atas, belakang. Itu memang beda-beda bu. Jadi kalau kepala bagian depan ibu banyak pikiran. Mikir apa? Mikir anak yang kok gak dapat jodoh. Mikir anak kok uangnya kurang. Mikir anak Enggak kok ma maunya bunuh diri. kan itu Ada aja mikir anak yang pacaran kok... terus. Itu, ada juga, ada juga kali ya. Jadi itu kepala depan itu karena mikir yang terlalu berat. Kemudian eh, kalau memangnya sakitnya kepala bagian kanan itu karena merasa benar. Jadi apa yang dipikirkan itu merasa benar. Nah ini tipe-tipe pejabat, Wah. ya, tipe ibu pejabat. Namanya pejabat-pejabat. Tipe orang yang pinter kan gitu ya. Jadi tipenya yang kanan-kanan ini karena merasa yang difikirkan benar dan orang harus ngikut biasanya kemudian kalau yang sakit kiri saya tidak tahu itu sering suudon maaf ya bu sering suudon curiga cengkel eh, cengkel dikit nah itu di kiri ya. kemudian kalau yang sakit belakang nah itu jengkel langsung fokusnya ke jengkel yang kuat jengkel belum marah ya jengkel itu sudah pusing dari belakang kalau tengah atas Nah itu memikirkan sesuatu dilamunkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Gak sampai-sampai tidak ada solusinya, pusingnya di sini. iya ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Ya. Dan katanya sampai sekarang belum hilang penyakitnya itu. ya Mudah-mudahan pokoknya sembuh ya. Mas Zaki kok kelihatannya Apa? bicara sama siapa ini? <laughs> Wah itu dia tuh salah satu uh, penyakitnya juga mungkin. Ya, Selalu kepal. mendengar bisikan-bisikan uh, entah siapa. Iya, <laughs> gitu ya. Baiklah, pemirsa di rumah makin menarik pembicaraan kita ya, tapi kita masih terus menunggu SMS dari anda. Silakan langsung kirimkan pertanyaannya uh, dan langsung ditujukan kepada Messa Danu. Pertanyaan yang menarik akan langsung kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hati setelah yang satu ini. Selamat malam. ...adalah jati diri musik Indonesia. Oleh karena itu, pada setiap HP penggemar danggut... ...mesti ada iramanya. Aktifkan lagu saya. Ikuti petunjuk di bawah ini. Jangan mau kalah. Faiz dan Faiza. Dua anak dari latar belakang yang berbeda. Sama-sama merasakan kebaikan orang tua. Aiz, Mama sama Papa balik ke kantor dulu ya. Di rumah sama saya. Ikuti petualangan unik mereka mencari kasih sayang orang tua dalam Faiz dan Faiza. Aku cari jadi... Faiz dan Faiza. Senin hingga Jumat, jam lima sore. Ya Allah, Pemirsa, samben ingin tahu toh apa yang aku cari? Saksikan Super Emak Cari Anu ya. Manusia itu tak luput dari masalah, masalah rezeki, masalah karir, jodoh, masalah keuangan. suka bikin pusing, jangan salah. Masalah jodoh juga gitu. Anda punya masalah seputar rezeki atau seputar jodoh? Drekol di kirim ke 938. Dapatkan kausia islami seputar masalah anda. Drekol di kirim ke 938. Baikumirsa, kembali lagi di Bengkel Hati. Dan kita masih terus menerima, uh, menunggu pertanyaan dari anda melalui SMS. Ketik hati, spasi pertanyaan, kirim ke 938. Dan usahat. Sudah ada jemaah yang ingin bertanya. Kita langsung ngedengerin yeah. aja nih. Boleh. Ada seorang bapak di sini sepertinya sudah punya jodoh atau belum saya juga enggak tahu. <laughs> atau mencari jodoh lagi, Pak. Silakan Pak bertanya. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya dekat tanyakan kepada Pak Ustaz Danu, saya sakit sangat mudah kembung, Bapak, Pak, sudah kembung saya sudah Opnam sudah di diendoskopi, saya sudah berikhtiar ke 11 dokter sampai sekarang sampai sekarang belum sembuh setelah sebelas saya mengamati 11 dokter. dokter Bapak menghitung satu persatu ya Saya ingat-ingat satu persatu oh. Saya mengamati dan mendengar dari TPI lewat oh. bengkel hati saya sangat tertarik saya cari keberang legak ke sini Pak sama keluarga Keluarga Iya saya bayang nomor berapa Pak <laughs> Berdanda, pak Berdanda, iya, Saya tahu pak hmm. Ya saya berharap Saya sangat berharap mm -hmm. Semoga Subhanallah saya bisa ketemu sama Uda Tanu uh -uh. Amin. Amin. Sakit Amin. saya bisa sembuh hmm. Kiranya yang saya utarakan demikian Pak Uda Tanu uh -huh. Sekali lagi saya terima kasih sebelum dan sesudahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Oh, Nanti dulu pak Saya mau tanya Betanya. dulu ya, Nanti saya tanya Bapak ngajir lagi. <laughs> uh, ini sama di sini sama Ibu. Sama Ibu sama anak. Sama anak. Nenek diajak enggak, Pak? Enggak. Enggak. enggak. <laughs> nenek sudah enggak ada, oh, Pak. Anda, anda, anda, oh, ya. ya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Suhadi Pak Suhadi, Suhadi. Aslinya... Borobudur Magelang Walah oh, tetangga Tetangga ya. Iya iya iya Tinggal jauh, -jauh main, jantung, pak. Itu Melipir kali Sampai ke tempat saya Pak Iya saya sudah berija <laughs> Sudah telepon ke Jogja oh, ke uh, Cuma ketemu sama Anggir saya Oh, oh iya, iya. ya ya <laughs> ya. Oke Pak Suhadi mm -hmm. Saya akan mencoba menjawab Sering kembung gitu Pak? Iya ini juga kembung, Saya maaf saya harus pakai kaos kaki Oh gitu hmm, Kadang harus pakai celana panjang. Tapi kalau pakai kaos kaki, keren kok Pak, gak apa-apa <laughs> Gak apa-apa Itu mulai kapan? Mulai berapa bulan ini? atau berapa? Sudah, kalau sakitnya sudah agak lama Maaf-maaf, hmm? oh. saya setelah pulang haji sampai Januari oh. Saya tidak bisa apa-apa, sudah lama, sudah Terus saya ngamati di TV, saya berhentiar ke sini, oh, Pak. Oh, gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Saya mau tanya uh, Pak Suhadi ya, santai aja Pak Suhadi. Pak Suhadi dulu, uh, maaf, sampai sekarang masih kerja? Saya kerjanya wira swasta di wira rumah. Wira swasta, ya. Hmm. Oke. Okay. Kalau urusannya dengan kembung ini ceritanya, kembung hmm. kok gak selesai-selesai. Ini ada dua hal sebenarnya. Apalagi sampai ke kaki ceritanya. Yeah. Ini ada dua hal, Pak Suhadi. Pertama, hal pertama adalah ee... Uh, berhubungan dengan beberapa perilaku pak suwadi yang dulu barangkali itu bapak hmm. menjalankan tapi sadar atau tidak sadar walau alam ya sifat yang kurang pas di hadapan Allah ta'ala itu barangkali dulu pak suwadi sadar gak punya tipe kalau dinasehat itu agak susah agak susah itu begini maksud saya kelihatannya mendengarkan yang sebenarnya gak, gak mau hmm begitu apa ndak itu pertama saya mau dulu makasih. pernah gitu ya dulu hmm. bukan kemarin ya. eh bukan besok maksud ya. saya dulu <laughs> jadi khususnya sama istri atau sama keluarga dekat itu dulu memang punya begitu jadi diem tapi enggak mau dengerin gitu aja kalau dinasehatin maksudnya dulu dulu dulu, dulu. pernah oh. ya bukan kemarin kemarin ini tidak ya, ya dulu ya. maksudnya ya. nah itu satu berarti insyaallah benar nih ceritanya ya yang kedua saya mau tanya Pak Suhadi ini punya pegangan enggak sih? Saya tanya jujur ini pegangan itu entah itu ilmu, entah itu amalan. Amalan itu maksud saya bukan membaca Al-Quran itu amalan, bukan membaca Al-Quran itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang dimaksud amalan itu membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi bukan untuk mencari ridho Allah, tapi membaca sesuatu untuk duniawi. Nah itu saya. ...saya ceritakan itu amalan. gitu. Bapak punya ilmu? Punya Kalau amalan? Amalan gak ada. Ilmu? Ilmu gak ada. Cuma dulu pernah saya diberi pegangan sama orang tua. Uh -huh. Tapi setelah saya mengamati Pak Danu uh -huh. ...sudah saya kembalikan. Oh sudah gitu. Sudah sekitar lima bulan sudah yang lalu. Bulan kembalikan. Iya. Oh iya iya iya. Iya uh -huh. insya Allah hanya itu dua. Nah sekarang uh -huh. niat Pak Suhadi ikror. Biasanya kan kembung tadi kan kembung ya mm -hmm. saya tanya yang pertama mau enggak Pak Suwadi mulai sekarang belajar mendengarkan nasihat ini kan cocok sekali ya mm -hmm. saling menasihati cobalah nanti siapapun orang yang menasihati Bapak entah itu istri entah itu anak kalau sudah mulai besar didengerin kalau ini memang benar dan jalurnya ada dalam Quran dan as-sunnah terima dengan lapang dada mm -hmm. Insyaallah perut kembung itu nanti hilang sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah ya itu satu Mau enggak Pak Swadi mau mulai mulai pagi ini belajar untuk mendengarkan nasihat orang lain orang lain jadi termasuk istri nanti anak termasuk kalau pengajian itu jangan pilih pilih ustadznya ustadz itu saya enggak suka padahal juga ustadz itu kadang baik malah enggak pilih pilih intinya kalau kebaikan itu Pak Swadi mau mendengarkan Insyaallah mau. Pagi ini saya berjanji sangat-sangat mau. Sangat mau insyaallah ya. ya. alhamdulillah. Lillahi alhamdulillah. Jangan demi sembuh ya. Saya berjanji. Saya berjanji demi Allah. Demi Allah, ya, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting. Yang kedua, kalau Pak Suwadi itu punya ilmu, punya amalan yang sekarang itu mamanya ada di dalam tubuh Pak Suwadi yang berdiam bercokol di dalam perut sampai ke kaki jadi kalau lihat lantai itu kedinginan mau ndak itu dihilangkan karena Allah sangat sangat mau tapi yang menghilangkan bukan saya loh Insya Allah mau mau bener betul betul mau ikhlas saya juga ikhlas mau dulu ilmunya untuk apa sih Pak undang oh, ilmu saya undang Pak cuma pegangan tuh ya, maksudnya itu. pegangan tuh untuk apa maksudnya nah, cuma saya cuma diberi cuma untuk apa ya waktu itu kan masih muda, uh -huh. masih pengangguran kesana kemari, bisa uh -huh. orang uh -huh. terus sama family dikasih itu, ya saya terima gitu. Oh, untuk, untuk, uh. untuk menambah rezeki, untuk dapat rezeki gampang itu? Ya kemungkinan sekitarnya gitu. Sekitarnya. Ya. Nah, bapak, gak, jujur jujur nih, boleh jangan gitu. Kamu <laughs> saja ya, santai aja. Lila, pak santai, Tapi intinya ikhlas uh. karena Allah ikhlas, betul ya. Ikhlas, betul ikhlas. Lila, hita Allah. Lila hita Allah. Amin amin amin. amin. amin. Semoga sembuh ya. Sekarang kan mau tanya perutnya gimana? Sekarang ini. Ini sudah kak berkurang? Pak. Oh kalau sudah berkurang bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirahman. Eh ayat rahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan salah Ustad. Iya nanti Baik, jangan lupa saudaranya ya. Oh iya Pak. <snis> Baik terima kasih. Sepertinya cukup ya Pak ya. Saya juga sangat sangat terima kasih. Terima kasih dan keluarga di sini menjadi saksi yang ikut ya. <snis> Baik Pastor Danu kita sudah tersambung dengan penelpon dari rumah. Kita langsung aja ingin menerangkan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan ibu siapa? Ini Bu Sri Sukmalati. Ibu, ibu Sri ya? Iya. Baik, silakan ibu langsung kepada Ustadz Ano, ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Boleh. Assalamualaikum. Ini Boleh. Saya tuh menderita penyakit masa kabur. Apa? Penyakit masa apa? kabur. Aduh. Apa Bu? Penyakit masa kabur. Oh mata kabur, mata kabur. <tuk> Matanya kabur kemana Ibu? <tuk> Bu? Iya? Matanya kabur kemana? Jalan-jalan <tuk> Halo? Iya ya, halo sudah, sudah lebih kurang 4 tahun Pak mata saya itu Nihanya tuh kayak asap gitu Oh kayak asap ya ya ya 4 tahun ini ya Bu? Iya Ibu umurnya berapa? Umur 31. 31 maksudnya ya. Ya. Iya. 31. Iya, 31. Sudah punya suami belum, Bu? Sudah. Sudah, Sudah punya putra? Putri satu. Oh, putri satu. Umurnya berapa tahun nih putrinya? 4 oh, 4 tahun. 4 tahun. Oke, okay, saya mau tanya sama Ibu ya. Boleh? Iya. Boleh, saya ya. mau tanya Kalau urusan mata yang kabur Ini berhubungan dengan Maaf, maaf ya bu ya Ini berhubungan dengan merendahkan ya. Ya. Merendahkan, jadi kita melihat sesuatu Kemudian kita merendahkan Nah, saya mau tanya Biasanya kalau kaburnya itu cepat Dalam umur-umur 30-40 Jadi belum usia-usia 60-70 ya. Saya mau tanya apakah ibu Maaf, namanya siapa lupa tadi saya. Siapa lupa ibu Sri. Sri ya ibu iya. Sri ya ibu. ibu Sri saya mau tanya apakah ibu Sri agak sering meremehkan suami maaf loh bu tapi ini jujur ya kalau ibu e, merasa tidak bilang tidak tapi kalau iya kayaknya iya deh gitu. enggak <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <Okay>, pak eh? <tik> enggak enggak ya iya, enggak, benar iya. ya yang kabur yang sebelah kanan Benar. apa kiri apa dua-duanya kabur bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Suaminya dua di sebelahnya kanan. mungkin. <laughs> iya. Suaminya ada di sebelahnya takut nggak? <laughs> iya, Ibu Sri. Iya. Ibu Sri kalau memang tidak tidak tidak merendahkan suami maaf hmm. lo ya ini ya. Iya. Ini berarti Ibu Sri ini kalau melihat sesuatu kalau ada masalah Ibu Sri itu maunya gendian. Maunya tidak begitu mengindahkan masalah Maunya itu lari dari keadaan Apakah seperti itu Ibu Sri? Tidak Benar Pak Hah? Bagaimana? Iya Bagaimana benar, Bu? Pak. Benar Pak Benar? Iya Oh iya. ya benar Makanya kalau Ibu Sri ada masalah kabur Sekarang matanya ikut kabur <laughs> Ibu Sri kalau ada masalah dengan suami Dengan keluarga Jangan Jangan maunya pergi aja, jadi tolong diselesaikan dengan baik-baik. Hmm. Nah, cara me mensikapi keadaan yang melihat ada masalah itu, diselesaikan dengan baik-baik. Insya Allah nanti matanya tidak berasap lagi. <laughs> Insya Allah ya Bu. Tapi sa satu lagi lo ya, jangan ngerendahin suami beneran lo ya. Bu, gak bu. pernah Pak ngerendahin suami. Oh gak, gak pernah. pernah ya? Karena yang Bu lebih lebih rendah enggak taunya sama suaminya. Jadi suami tinggi ini nih Bu rendah. <laughs> ibu dijalankan seperti itu ya. ya. Uh, kalau okay, pada ya. persoalan diselesaikan dengan baik, jangan lupa karena ini kasusnya agak Agak gawat nih bagi Bu Sri ya. Karena ya. kalau ke dokter walau walam itu bisa atau enggak saya enggak tidak tahu buka, tapi Bu enggak keliling Pak ke dokter. Gimana buka keliling ke dokternya? Ya katanya enggak bisa sembuh lagi. Oh, kan hmm. bener kan? Makanya ini gawat ini kasusnya. Harus kembali ke jalan Allah. Jangan tinggalkan sholat lima waktu ya Bu Sri. Iya Pak. Ibu Baik. Sri rajin tahajud. Iya. banyak mohon ampun pada Allah jika selama ini kalau ada masalah lari mohon ampun Suruh. ya. Kemudian mohon kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada Ibu Sri ya. Amin. Amin. Baik Ibu Sri, terima kasih pertanyaannya. Semoga laka sembuh ya. Dan yeah. pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di bengkel hati. Baik Waalaikumser di rumah kembali lagi di Bengkel Hati dan sekarang waktunya kita untuk membacakan SMS yang sudah masuk dari Anda. Kita akan membacakan SMS-SMS yang menarik. Seperti pertanyaan yang satu ini sangat menarik sekali. Pertanyaannya adalah dari Bapak Sukar di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Putri kami sulit dinasehati dan kasar katanya. Pernah ikut bela diri tenaga dalam dan sudah dirukiah. Terakhir manjat Menara masjid dan masuk rumah sakit jiwa berkali-kali Sekarang tidak mau sholat Mau ke TPI tapi gak punya ongkos Mohon solusinya Ustadz Bagaimana Ustadz? Lucu ya? <lucu, ya? Iya. <lucu> iya Jadi intinya adalah uh, uh, Yang jelas ini bisa dijalankan hmm. oleh uh, dua orang tuanya Bahwa hmm. dalam mengambil sesuatu dalam tubuh itu Insyaallah bisa dilakukan sendiri, tapi harus dengan ketulusan orang tuanya. Cobalah orang tuanya, tidak perlu aneh-aneh ya, istilahnya. Coba sering tahajud, jangan tinggalkan sholat lima waktu, itu kunci. Kemudian baca Qur'an setiap hari, baca Qur'an karena Allah. Jadi jangan baca Qur'an ditujukan karena duniawi. Mengusir jin, bukan, ayat itu bukan lawannya jin, jadi intinya hmm. gak perlu. Intinya membaca Qur'an karena Allah, karena Allah, karena Allah. Insyaallah itu malah memberikan rahmat nah nanti pada waktu selesai sholat sunah tahajud mohon aja semua makhluk yang menguasai diri ilmu putrinya eh diri diri putrinya itu dikeluarkan oleh Allah ta'ala terus doanya hanya itu saja mohon pada Allah ya Allah jika ada makhluk dalam diri putri kami yang menguasai jiwa menguasai hati menguasai tubuh engkau keluarkan diulang lagi, diulang lagi hanya itu aja. Dan Allah nanti akan mempersiapkan kalau kelu, uh, orang tuanya itu cukup sholat di hadapan Allah, itu akan dihilangkan sendiri oleh Allah Taala. Insya Allah seperti itu bapak, uh, bapak Sukar Suka. ya. Namanya diganti aja deh bapak muda, muda ya. Mudah mudahan Pak Sukar lebih tenang, lebih nah. sabar, jangan kacau dalam apa. Me, me menghadapi, menghadapi ya, masalah ini ya. ya, sujud pada Allah Taala, insya Allah lebih lebih bagus, Amin, ya, amin. dan uh, ini ada pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan pertanyaannya datang dari Bapak Hamim dari Jawa Tengah, Assalamualaikum Ustad, ibu saya jika dinasehati malah balik menasehati saya sampai saya jadi bingung sendiri, Bapak juga kalah suara sama ibu, mau nasehatnya Pak Ustad, bagaimana nih? Oke. Okay. Oke, okay, insyaallah ini pertanyaan sangat sangat bagus sekali. Hmm. Intinya adalah karena memang pertanyaannya hanya cuma ibu saya dinas saya nasihatin malah menasehati menasehatin saya. Hmm. Kuncinya adalah saya tidak tahu awalnya yang kurang yang siapa, yang putra atau yang ibu. Kalau memangnya seorang anak menasehati orang tua, cobalah menasehati dengan baik. Hmm. Plus ya itu kan action. Hmm. Plus doakan ibu kalau ibu itu lebih menang daripada ayah doakan ibu agar terbuka hatinya dan menjadi seorang ibu yang solehah jadi tidak banyak menasihati tapi didoakan dulu nanti insyaallah lewat bapaknya juga bapak juga jangan jangan terlalu pendiam ya hari <tik> <sum> jalur kalau menaaklan nisa itu harus di di di dipraktekan laki-laki pemimpin wanita kalau memang ibunya jagoan ya ayahnya harus menjadi jagoan ya itu kuncinya Ya. tetap didoakan agar ibu dibukakan hatinya kembali ke jalan Allah jadi ibu yang soleh akhi mata Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa. nggak perlu berantem dalam nasihat menasihati. Sabar aja. Insya Allah seperti itu. Amin. Semua mudah ada mana -mana caranya hati. ya. Ustaz, ada ya. caranya ya. Baik pemirsa di rumah mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh Pak Ustadz Danu bisa memberikan solusi untuk anda semuanya ya dan Pak Ustadz sepertinya kita harus. Uh, berdoa untuk kelancaran semuanya Dan kesembuhan semuanya Untuk segala masalah yang sedang dihadapi oleh uh, Para jamaah kita saya. Amin, amin, amin Jamaah yang dirahmati oleh Allah juga pemirsa Pengel hati yang dirahmati oleh Allah Amin, amin Mari kita berdoa pada Allah agar Allah memudahkan Semua yang kita cari di dunia ini dengan kebaikan Amin, amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala muhammad Wa ala ali wa shahdi ajma'in Ya Allah, ya Aziz, engkau lah menciptakan kami dan semua makhluk ciptaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Dosa kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada makhluk yang Engkau ciptakan di muka bumi ini, ya Allah. Ampunilah dosa yang cukup besar kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Dan ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami cinta ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa kepada kami ya Allah Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu yang ada dalam Quran dan As-Tunah ya Allah Alhamdulillah kau telah memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah Jika dalam keadaan sakit diri kami ini karena kesalahan dan dosa-dosa kami Ampuni dosa kami ya Allah dan kami mohon agar Engkau memberikan kesembuhan kepada kami ya Salam. Dan kami mohon jika diantara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya ya Allah ampuni dosa kami Allah dan kami mohon agar Engkau berikan kesembuhan pada anak kami ya Salam. Dan kami mohon kepadaMu ya Rasul agar Engkau mudahkan kami dalam mencari rezeki di muka bumi ini ya Allah agar hati kami tenang ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon agar Engkau mudahkan kami dalam menjalankan semua kebaikan yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Jauhkan kami dari godaan setan yang Engkau kutuk. Jauhkan kami dari emosional kami. Dekatkan kami dengan kesabaranMu. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang takdirnya mawadah warahmah, Ya Allah. Mudahkan kami dalam menjalankan suatu kebaikan, Ya Allah. La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah. Rabbana hati nafiz dunia Sanah Wabila akhirati khas Sanah Wakti nadab banar Walhamdulillah Rabbin alamin Amin Baik walaupun di rumah Tidak terasa satu jam sudah kami menemani anda Dan saya yakin kita sebagai manusia biasa Kita pasti punya masalah Tapi permasalahan itu pasti punya solusi Yang penting kita selalu berikhtiar Dan tidak pernah putus asa Akhirnya saya Tugu Zaki Dan juga Ustaz Danu pamit mundur Sampai ketemu lagi minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besaran Allah